Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd ikhwati fillah Ahibbati rahmani wa rahimakumullah Melanjutkan kajian kita Beberapa dampak buruk yang terlihat dari kemaksiatan yang begitu keji, al-fahishah, yang menjadi kebiasaan kaum Nabi Lut, homoseksual, Dan menjadi tanda nyata Bagi mereka yang terbiasa Melakukannya Berbaliknya Fitrah Yang ada pada diri mereka Sehingga Akan berhasrat Ketika melihat Lelaki sesama jenisnya Yang kedua Merasa nikmat Dan puas Dengan melakukan Perbuatan keji tersebut Melampiaskan syahwat Di tempat Keluarnya yang najis Yang keempat Hilangnya rasa malu. Dan ini pada sebagian mereka tentunya ketika telah terbiasa dan terus menerus. Hilang rasa malunya. Tidak lagi peduli akan dicibir atau dicela oleh orang lain. Wailah yang lain dari mereka merasa malu dan minder. Karena menyadari itu menyalai fitrah dan keumuman kaum muslimin bahkan manusia yang ada. Itu beberapa sifat yang ada pada diri mereka. Dari permasalahan liwat atau homoseksual ini, para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sepakat bahwa tentunya banyak. Dampak buruk yang ditimbulkan darinya dan itu keumuman kemaksiatan terlebih yang sangat keji Pasti membawa dampak buruk bagi pelakunya Antara lain tumbuh kebencian Kepada lawan jenisnya Kepada wanita Musuh Dan benci Kepada orang Yang sebenarnya Allah ciptakan sebagai pasangan hidupnya Makanya kemudian sering kita jumpai Terjadi pembunuhan Bahkan sadis Dan biadab Dari mereka Kepada kaum wanita Atau bahkan Kepada yang mereka aras sebagai saingan Dalam cintanya Cinta syaitan Karena cemburu Dan kecemburuannya Dengan sesama jenisnya Mengalahkan Kecemburuan orang normal Yang layaknya Dengan istrinya, kemudian mungkin berhubungan dengan lelaki lain. Kecumburuan yang ini lebih, syaitan. Dan sering kita diperdengarkan bagaimana mereka sampai memutilasi korbannya. Yang mereka dapati dekat atau cinta segitiga dengan pasangannya sesama jenisnya. Kulihyadz billah. Yang kedua merusak perilaku dan watak seseorang sehingga cenderung menjadi pemurung, pendiam. Nah, berubah Kehidupannya menjadi sempit Dan tertekan Kejiwaannya Yang ketiga Walayyadzubillah Tidak akan merasa puas Dengan Urusan syahwatnya Karena memang bukan tempat yang Allah Fitrahkan Manusia padanya Untuk Menyalurkan syahwatnya. Dan syaitan. Tidak akan berhenti. Merusak dan menyesatkan manusia. Seringnya. Walaupun tidak semua. Tapi seringnya. Perilaku homoseksual ini muncul dari orang-orang yang terbiasa melakukan zina. Dia berzina, berzina, berzina, berzina sampai pada titik tertentu dia bosan. Ya seperti itulah zina. Syaitan membisikkan padanya yang lain. Coba kalau kamu coba yang ini. Satu jenis sama laki akan begini, begini digambarkan sedemikian rupa. Sampai terjadilah apa yang terjadi padanya. Terus dia melakukan perbuatan homo, perbuatan homo sampai pada suatu titik tertentu dia pun akan bosan, nggak puas. Eh seperti itulah rasanya bisikan syaitan padanya. Coba yang lain binatang mungkin akan lebih begini, akan lebih begitu dan terus demikian. Naudzubillah nggak akan merasa puas, nggak akan merasa Mendapatkan apa yang dia cari selama ini Abadan Karena mereka menyalahi fitrah Allah Sesuatu yang tidak sesuai dengan Tuntutan dan fitrahnya Yang kelima Dan itu pengaruh yang sangat tampak Rusaknya akhlak Pasti Orangnya akan menurun dan hancur moral dan akhlaknya bukan hanya dalam masalah pergaulan tapi kesehari-hariannya akan rusak tutur katanya muamalahnya kepada orang lain dan lain sebagainya yang keenam beberapa penyakit Yang timbul darinya Na'udzubillah A'adhanallah wa'iyakum minha Dan itu Banyak Ditimbulkan dari Perkara tersebut Karena itu memang tempat keluarnya Najis Maka terdengarlah Penyakit-penyakit yang mematikan Dan mengerikan Yang sipilis yang aid yang kencing nanah yang na'udzubillah yang terkadang dan seringnya mengantarkan orang sampai pada kematiannya nah. oleh sebab itu beberapa eh, perkara yang membantu seorang muslim agar terhindar Dari perkara tersebut sebagainya telah tersampaikan tadi Kita ringkas Yang terpenting dan yang pertama adalah menanamkan akidah yang benar Iman yang benar kepada Allah SWT Karena jika iman dan tauhid ini benar Akan membentengi seseorang dari berbagai kemaksiatan kepada Allah Jika imannya benar Akidahnya hak sebagaimana salaf ajarkan yang kedua menyibukkan diri mendatangi majelis-majelis ilmu halakat untuk mendengar dan tersirami dengan ilmu syari sehingga tidak kering dan tidak gersang jiwanya tidak tergoda oleh syaitan yang ketiga menyibukkan waktu Dengan yang bermanfaat Dirimu Ulama sebutkan Kalau tidak kamu sibukkan dengan yang baik Pasti dia akan Tersibukkan dengan yang batil Itu yang Rasulullah isaratkan Dalam hadisnya Yang beliau katakan Badiru bil amali fitanan Bergegaslah berlombalah Dengan fitnah Fitnah terus bekerja Fitnah tiap hari berjalan dengan cepat. Kamu harus berlomba. Sibukkan dirimu. Jangan mau kalah, terlindas. Sibukkan dengan yang bermanfaat. Ibadah, ilmu, bekerja yang halal. Sesuatu yang berguna baik untukmu. Untuk dunia dan akhiratmu. Karena seringnya pula... Yang terseret ke lembah ini orang-orang yang banyak nganggurnya, banyak melamunnya, banyak ininya. Sehingga mudah syaitan dari jendan manusia menyeret dia. Yang keempat tentunya memproteksi diri dan keluarga anak-anak kita. Dari lingkungan yang rusak, dari pergaulan yang bebas, tanpa ada batas. Ah, Sanak sudah besar bisa menentukan jalannya sendiri biarkan sudah saya sudah cukup besarkan dia sampai sekarang kata sebagian orang tua yang tidak bertanggung jawab bimbing jaga mereka jangan bergaul dengan Fulan, jauhi Fulan tempat ini awas kamu datangi ini begini begini diberi kesadaran, diberi pencerahan apalagi anak muda perlu bimbingan agar tahu jalan hidup yang diridhai Allah, mana yang berguna baginya. Dan yang terpenting pula, yang kelima banyak-banyak doa kepada Allah agar dibimbing kepada akhlak dan amalan yang baik yang ia ridhai dan dijauhkan dari akhlak dan perbuatan yang dimurkai olehnya. Dan itu hanya kekuasaan Allah Maka banyak-banyak Dimohonkan kepadanya Tinggal Syubuhat Homoseksual Liwatah Yang begitu ma'ruf kekejiannya Begitu ma'ruf Dosa Dan kemaksiatannya Yang para sahabat pun sepakat untuk hukumannya adalah dibunuh si pelaku berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di musnat Imam Ahmad Uktul Fail Wal Mafruulabi bunuh pelakunya maupun objeknya pasangannya bunuh kalau kalian dapat yang melakukan amalan tersebut tentunya sebelum melangkah lebih jauh agar tidak disalahpahami perintah ini ditujukan seperti nusus yang lain kepada yang berkuasa dalam hal ini pemerintah mereka yang berwenang untuk melakukan hukuman ini dibunuh agar orang tidak salah paham. Rasulullah suruh bunuh. Sudah kita jumpai, kita dapati, kita seret, kita bakar, kita bunuh. La fitnah yang dimaksud tujuan perintah ini kepada pemerintah yang berkuasa untuk mengeksekusi mati pelaku maupun yang diperlakukan kepadanya itu kesepakatan sahabat tidak ada khilaf diantara mereka hanya saja perselisian mereka bagaimana cara membunuhnya itu mereka berbeda Riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhum, bahwa mereka dibakar dengan api sampai mati. Riwayat Umar dan banyak sahabat serta tabiin bersamanya, mereka dihujani batu, dirajam, sampai mati. Disepakati pula oleh mereka itu mohson ataupun bukan mohson. Mohson itu dimaksud ehson telah menikah atau pernah menikah dengan wanita. Beda dengan zina. Zina hukumannya rajam sampai mati kalau dia mohson. Pernah menikah. Kalau dia masih pejaka Belum mohson Hanya dicambu Al-Muhim Menunjukkan dahsyatnya hukuman Homoseksual Sebagian yang lain Dari Para sahabat Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Dan ini juga Eee uh pendapat dari beberapa Fukoha bahwa mereka dibawa ke tempat tertinggi yang ada di daerahnya di kotanya cari bangunan tertinggi atau apa tertinggi kemudian dilemparkan ke bawah beliau fahami ini benuh abbas dari hukuman yang allah timpakan kepada kaum lut bahwa mereka dijatuhkan ke bawah bumi dan ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi tersebut demikian beberapa perbedaan fuqaha tentang cara pembunuhannya, ini bagaimana dibunuh intinya mereka sepakat dibunuh dibunuh, nggak ada khilaf tadi cuman bagaimana pelaksanaannya ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini sebagian mengatakan dipenggal kepalanya walhasil dibunuh itu kesepakatan sahabat rasul dan para tabi'in setelah mereka yang nyata dan jelas seperti ini kesepakatan umat ulama, sahabat, tabiin masih ada yang berusaha membela-bela mereka untuk melegalkan perbuatan syaitan ini bahkan ironisnya dari orang-orang yang mengaku atau dianggap berilmu tokoh dalam agamanya atau diulamakan membawa syubhat-syubhat berupaya untuk bagaimana ini legal di masyarakat muslim terutama sehingga bisa diterima layaknya orang normal yang lain tidak perlu dikucilkan tidak perlu dibenci tidak perlu dimusuhi diterima dengan senang hati dengan lapang dada dengan dua tangan terbuka ya dzibilillah Mereka manakan ayat-ayat Allah hadir-hadir Rasulullah. Kan memang orang yang sesat selalu mencari-cari mutasyabihat. Itu yang dia pegangi. Untuk berusaha membenarkan kebatilan-kebatilannya. Antara lain yang mereka sebutkan, Shubhat. Ayat 31 dari an Nur. Awi tabi'ina gayrā ull irbati min al rijal, awi tefrilladīn alam yadhāru ala auratin nisa. Dan ketika Allah, mengecualikan beberapa orang yang boleh keluar masuk ke dalam rumahmu, di situ ada istrimu, ada putrimu. Salah satu yang Allah kecualikan tabiin yang mengikut kepadamu. Ghera ulil irbah Yang mereka itu Tidak punya hajat kepada wanita Siapa ini Kata kurtubi Rahimahullah Dalam tafsirnya Ada sebagian ulama mengatakan Yang dimaksud Orang dungu yani, Mengalami keterbelakangan Kalau bahasa sekarang Orang yang memiliki Keterbutuhan khusus Ini mungkin apa yang disebut dengan uh, penyakit apa namanya punya keterlambatan dalam pemikirannya atau apa ya almuhim tidak normal. Kecerdasannya atau akal pikirannya seperti orang biasa, autis atau semisalnya, alhamdulillah. dungu Sehingga nggak ngerti, ya ada perempuan di depannya, dia nggak peduli. Dia nggak nggak nggak nggak seperti layaknya orang normal melihat perempuan bukan ininya, apalagi cantik misalnya ada syahwat ada, dia nggak peduli sudah. Gördüğümüz ada syahwatnya, Azze ada hajatnya Kepada perempuan Boleh Ada yang mengatakan Yang dimaksud Al-innin Al-innin Orang yang Maaf ve Celle, kullarıdır. Allah Azze ve Celle, kullarıdır. Allah Azze ve Celle, kullarıdır. Allah Azze Yang mengatakan ini Kemudian dia pegangi sebagian ulama Mengatakan muhannath Kaum banci Laki Tetapi Kewanita-wanitaan Sikap Atau gerak-geriknya Dikuatkan ini oleh mereka Dengan apa yang di Sunan Abu Dawud bahwa Rasulullah SAW sempat membiarkan adanya mukhanas ini di rumah beliau disebut namanya hid atau heid bersama istri beliau Musa Lamah, disebutkan dalam riwayat kemudian diolah ini sama mereka oh buktinya boleh sama Rasulnya ini biasa di zaman Rasulullah diterima bahkan bahkan di dalam rumah Rasulullah Tidak dimusuhi, tidak dibenci, tidak berusaha untuk melegalkan perbuatan keji dan mungkar yang besar ini. Padahal kalau kita melihat penjelasan para ulama nggak demikian. Satu, para ulama membedakan antara orang yang memang ciptaannya begitu. Dengan yang dibuat-buat, sebagian orang is memang dari sananya lemah, kemulai gerak-geriknya ini kayak perempuan, padahal dia laki. Artinya bukan kesengajaan dari dia, tapi karena memang tabiatnya begitu. Maka dibedakan kalau yang semacam ini dengan yang memang sengaja. Uh, merubah apa yang ada pada dirinya yang semula dia diciptakan sebagai laki-laki berusaha untuk menjadi perempuan nah. yang mereka istilahkan transgender nah. laki tapi merasa dirinya perempuan saya ini perempuan hakikatnya naudzubillah Padahal lelaki Allah ciptakan lebih sempurna dari wanita. Almuhim, ini pertama, yang kedua mereka curang dan itu kebiasaan mereka, licik. Mengambil sepotong-sepotong nusus -sepotong yang ada untuk membenarkan kebatilannya. Padahal dalam Sunan Abu Dawud dan juga hadis di Muslim bahwa belakangan hate ini yang Kebancian didengar oleh Rasulullah Sallam menyampaikan kepada para wanita sifat-sifat wanita bahwa dia yang fulana itu begini begini pinggulnya begini ini begini. Rasul dengar berarti ini orang sudah mengerti tentang wanita artinya bisa memfitnah. Bisa membawa fitnah Maka saat itu Rasulullah katakan Keluarkan orang ini dari rumah Layat khulanna alaikum hadhal khabif Dia yang kotor ini atau yang jahat ini nggak boleh lagi masuk rumah kalian Setelah itu dilarang oleh Rasulullah SAW Dan dikeluarkan Diusir dari Madinah Begitu pula di masa Umar Ibn Khattab Umar keluarkan dari Madinah Yang semacam itu Mukhanath Orang-orang banji Mereka kemanakan nusus, Yang Rasulullah SAW ee, Keluarkan Dan tidak izinkan setelah itu Untuk masuk rumah Yang Allah perkecualikan naam tadi yang tidak punya irba nggak punya fikiran tentang perempuan nggak ada hajatnya, nggak ada syahwatnya Ini sudah berubah Sudah bisa menyafati perempuan Pinggulnya begini, tubuhnya begitu. Rasulullah katakan ini kebif, gak boleh masuk rumah kalian. Dan diusir dari Madinah, agar tidak membuat fitnah. Sebagian mereka pula membawa ayat yang Allah sebutkan Kul kullun ya'malu ala shakilati Masing-masing orang maunya mereka beramal sesuai dengan tipenya. Gak usah dipermasalahkan maunya mereka. Yang ini begini, yang ini begitu Yang ini memang LGBT Seperti itulah bawaannya yang ini Sukanya lesbi, Biar meneruskan pada lesbiannya Yang gay ya biar meneruskan pada gay bersama kaumnya Dan seterusnya Masing-masing berbuat sesuai dengan Tipe dan bawaannya Sudah enggak perlu diperdebatkan Tidak perlu dipermasalahkan Ini juga penyimpangan syubhad Karena Makna ayat tidak demikian Kata kota ada Syakilate artinya Niyatihi Sesuai dengan niatnya Atau kata Abdurrahman bin Zaid Aladinihi sesuai agamanya Ini keagamaan dia Sejauh mana Itu yang akan dia lakukan Sehingga makna ayat Kata as Kalau dia orang-orang baik Orang soleh Orang yang taat Maka Dia dalam beramal selalu Berusaha ikhlas untuk Allah Yang dia amalkan pun Amalan-amalan baik Amalan-amalan soleh Akhlaknya Budi pekertinya Itu kalau Dia Orang yang saleh. Tapi kalau dia orang yang mahzul, tidak mendapat tauhid dari Allah, maka amalannya pun ya sesuai yang mereka niatkan seperti kata kota ada. Yang ini inginnya ria mendapat pujian orang, ingin dilihat orang, sehingga amalannya pun amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masing-masing sesuai agamanya keagamaannya, bagaimana amal perbuatannya. Yang mendapat hidayah akan Allah beri hidayah pada keridhoannya, yang tidak mendapat taufik darinya maka amalannya selalu riak, selalu ini dan itu dicela oleh Allah. Bukan kemudian dibenarkan orang yang tercela maka tidak ada benarnya, tidak ada benarnya sama sekali. Ayat digunakan untuk membenarkan kemaksiatan atau bahkan kekufuran kemusyrikan yang dilakukan manusia. Ayat ini, ini ancaman dan celaan Allah. Ditambah lagi dengan nusus yang begitu banyak yang telah lalu. Bagaimana Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menceritakan kepada kita Tentang kaum Lut Sebagian mereka pula Termasuk subhat mereka Untuk melegalkan LGBT ini Mereka katakan Kisah Nabi Lut Itu tidak menunjukkan celahan Kata mereka Subhanallah Lalu itu sekedar Cerita untuk hiburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul dihibur oleh Allah diceritakan begini Nabi Lut kaumnya pernah terjadi gini gini gini bukan berarti perbuatan itu dicela dimurkai oleh Allah enggak sekedar hiburan bagi rasulnya subhanallah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Bukan mata yang buta Tetapi kalau hati yang sudah buta Dalam dada Allah kisahkan Untuk diambil ibro Diambil pelajaran Bagi orang yang mau mengerti dan memahami Bagi yang beriman Agar mu'minin Ya'dabir Mau ambil pelajaran Agar tidak menimpa mereka apa yang telah menimpa kaum-kaum sebelumnya agar tidak mereka lakukan apa yang dilakukan kaum-kaum sebelumnya yang mendatangkan murka Allah dan azab dahsyat darinya bukan sia-sia Allah sebutkan semua ini ikhwati filah rahimani wa rahimukumullah Kalau ini eh, terkait hubungan yang menyalahi fitrah manusia dan kudrat mereka sebagai manusia maka tidak kalah pentingnya dan menjadi salah satu penyebab rusak Dan hancurnya moral dan akhlak serta tabiat fitrah manusia ini Salah satu penyebab terbesar untuk itu adalah mukhadirat Narkoba Obat-obatan terlarang Yang menjadi PR nasional Berapa banyak korban setiap harinya Berapa banyak yang mengkonsumsi nah, Berapa banyak anak bangsa Yang berjatuhan Satu demi satu Tidak mengenal lelaki, tidak mengenal wanita Tidak mengenal anak kampus, tidak kenal pula anak kampung, tidak kenal anak kota atau pedalaman, bahkan maaf tidak kenal rakyat, tidak kenal pemimpin. Sebagian dari mereka Bahkan Tidak mengenal Yang Dihukum Artinya rakyat bawahan Tidak kenal pula Penegak hukumnya Menjadi PR besar Bagi bangsa ini Perusak Yang sangat Menghancurkan Keagamaan Begitu pula Dunia Dan kehidupannya Tentunya ini didasari oleh Beberapa faktor dan penyebab Yang terutama dan segala galanya Adalah lemahnya Faktor agama Iman Lemahnya iman Ketika itu Turun Lemah Iman seseorang apapun bisa terjadi Dia lakukan Menuruti Langkah-langkah syaitan Nah, diiming-iming dengan kenikmatan sesaat yang kedua teman yang jelek teman yang jelek pengaruh teman Kadang lebih besar dari orang tua bahkan Orang tuanya wanti-wanti teriak-teriak nggak didengar oleh anaknya Dia lebih mendengar teman-temannya Lebih mendahulukan Ajakan teman ketimbang orang tuanya Itu yang Rasulullah ingatkan Jalisi Salih Wal Jalisi Su Teman yang baik dan yang jelek seperti pedagang minyak wangi dengan peniup, api. Hadis maruf. Pengaruhnya. Wsahebusahib. Dan namanya sahabat itu sahib, menarik. Seperti sembrani Itulah yang Rasulullah Ingatkan Ar-Rajul ala dini khalilih Taliyantur ahadukum Man yukhalil Orang itu Agamanya tergantung temannya Seperti apa temannya Maka berhati-hatilah Menentukan dan memilih temanmu Mempengaruhi agamamu Teman Karena ajakan teman Yang ketiga Waktu yang senggang Banyak nganggurnya Banyak Waktu terbuang Sia-sia Tidak dia makmurkan usia dan waktunya dengan yang manfaat Maka ditunggangi oleh syaitan Untuk melakukan ini dan itu Rasulullah sebutkan Dua kenikmatan yang banyak orang tertipu Padanya nikmat sehat Dan waktu luang Sebab yang keempat Problem dalam rumah tangga Si anak broken home Orang tuanya cekcok Orang tuanya begini Atau dia sendiri Mendapat siksaan, tekanan dari orang tua Pendidikan terbia Yang kurang baik Dari orang tuanya Pelariannya Narkoba situ dia merasa tenang Shaitan Yang Kelima Adanya Taklit Yang buta Mengekor <tuh> Kepada orang-orang yang dia anggap Orang berhasil Orang hebat Umat sedang krisis kehilangan figur panutan, nggak tahu siapa panutannya, sampai sejadi orang figur contoh yang menjadi toladan baginya, sejadinya sudah, yang ini penyanyi, yang ini entah mungkin olahragawan, yang ini petinju, yang ini, bagaimana? Karena didapati mereka melakukan hal yang serupa Dia pun mengikuti nah. Oleh sebab itu Peran orang tua terutama Keluarga Besar Dalam Perlindungan dan penjagaan anak-anak mereka Yang pertama tentunya dengan kudua hazanah Contoh yang baik Sehingga mereka menjadi panutan Toladan bagi anak-anaknya Dan kesolehan orang tua pengaruhnya besar Ketika Allah kisahkan dalam surat Kahfi Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam yang dijaga bangunan yang mau beliau bangun ini. Allah katakan harta di dalam rumah itu tentang dua anak yatim itu wa kana abu huma Itu karena bapak dua anak ini orang soleh. karena kesolehan bapaknya dua anak ini dilindungi Allah dijaga bahkan hartanya dijaga untuk mereka kelak dewasa dijaga oleh Allah karena kesolehan orang tuanya bapaknya sampai para ulama sebutkan ayat bahkan tidak menyinggung kesolehan mereka si anak nggak ada di ayat nggak disinggung kalau karena dua anak ini anak soleh nggak Yang Allah sebut kesalehan orang tuanya Berpengaruh imbasnya anak keturunannya dijaga oleh Allah Kamu wahai orang tua Wahai bapak, wahai ibu Jika ingin anakmu dilindungi, dijaga oleh Allah Jaga Allah olehmu Bertakwalah kamu kepada Allah Berilmulah, beriman, beramallah Agar anakmu dijaga Di luar sana kejahatan mengintai selalu. Segala macam sudah. Nah, Antum lebih tahu. Bahkan anak-anak SD. Segala macam cara setan macam-macam gak berhenti. Bahkan terakhir yang kita dengar. Dibuat semacam permen karet tipis seperti kertas diletakkan di bawah lidah atau di atas lidah. Mengandung ini, mengandung itu, narkoba Siapa yang nggak ketar-ketir anaknya Main di kampung ini, itu Kita ingin anak ini terjaga, dilindungi Allah Kesolehan orang tua Berpengaruh besar Untuk keselamatan anaknya agar dijaga Allah selalu Yang kedua, doa <tuh> dari orang tua agar selalu anaknya dilindungi Allah, dijaga doa pengaruhnya juga sangat besar <tuh> di Abu Dawud ketika seorang sahabat bercerai dengan istrinya yang masih musyrik, kafir lalu nah, anak ini jadi rebutan Rasulullah putuskan Bapaknya sebelah sini Ibunya sebelah situ Anaknya taruh di tengah Dilepas kemana anak ini Berarti itu milik dia Di bawah orang tuanya Subhanallah si anak ini Berjalan menuju ibunya yang kafir <Gülüyor> Melihat itu Rasulullah Berdoa sangat kepada Allah <gülüyor> Ya Allah, selamatkan anak ini, selamatkan anak ini. Beri dia petunjuk. Maka subhanallah, berbalik anak ini. <gülüyor> Dan berjalan menuju bapaknya, sampai dirangkul oleh bapaknya. Halikotibunya, dididik. Jadi kafir nanti. Pengaruh doa. <gülüyor> Yang ketiga... Pendidikan yang baik Kepada anak-anak Generasi muda Terus menerus Ajak Biasakan mereka ke majelis ilmu Ke masjid Pengaruh Terbiyah yang baik kepada anak, orang tua, seringnya, kalau si anak, mungkin kemana ke, main PS atau ini, tidak ke masjid tidak sholat lima waktu di mesjid. Biasa-biasa yes, saja hmm. Tapi coba anaknya nggak masuk sekolah Wuh, Marah orang tuanya Kamu bolos ya Mungkin diajar sama orang tuanya Memalukan Ini gini Hanya karena dunianya Urusan ijazahnya Urusan rapotnya merah Kamu malu kamu marah Bagaimana dengan ibadahnya Agamanya Seperti itu perhatianmu Koreksi dirimu Wahai orang tua Terhadap anak-anakmu Tentunya Ini semua Mengingatkan Kepada kita Bahwa uh, Semangat duniawi ternyata tidak cukup untuk membentengi diri kita, keluarga, anak istri, dan terlebih masyarakat yang luas. Padahal sudah sekian kali. disebutkan bahayanya narkoba bagaimana itu merusak kesehatan ini itu jantung segala macam sudah mematikan ya nggak kapok kapok orang malah lebih ramai lebih marak perdagangannya wal ilya dubillah nggak cukup pembekalan duniawi Bahkan maaf-maaf Tidak cukup pembakalan Semangat Nasionalisme Pada diri mereka Terbukti Ya maaf Tidak sedikit Dari oknum TNI Dari oknum Polri terlibat Padahal siang malam pagi sore didoktrin terus tentang nasionalisme Toh tidak sedikit yang terlibat Tidak bisa dan tidak akan cukup Kemaksiatan dihadapi dengan keduniawian semacam itu iman segala-galanya. Perkaranya adalah iman dan takwa. Di situ kita sadar dan ingat kembali pentingnya tauhid dalam diri kita. Kata Syekhul Islam, rahimahullah, kalau kamu amati Segala kebaikan Segala kemakmuran Segala kemaslahatan Yang ada di dunia ini Sehingga alamnya tenang, bersahabat Mataharinya, bulannya, hujannya ininya, Suburnya bumi Dan yang lain-lainnya Aman, tentram stabilitas terjaga itu semua pasti sebabnya adalah tauhid ditegakkan. Beliau bicara tentang tauhid dan pentingnya tauhid di majmu fatawa. Di sana ada tauhid, ada iman, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya adanya kehancuran, kerusakan Bencana, malapetaka di dunia ini. Banjir, gempa bumi, gunung meletus. Gersang, gagal panen, dan yang lain-lainnya sudah. Alhamdulillah. Pasti sebabnya ada kemusyrikan. Ada penyelewengan dan penyalahan pelanggaran terhadap tauhid dan iman ini kepada Allah. Bumi dan langit pun tidak bersahabat kepada mereka, marah melihat kemungkaran yang terjadi. Kata sagol Islam kalau ini pada alam, pada dunia ini begitu pula Kalau kamu mau objektif Pada dirimu sendiri Pribadimu Kalau kamu amati Segala kebaikan yang ada Pada dirimu Segala kemaslahatan Kesenangan, kebahagiaan Ketentraman Kesejahteraan Kemakmuran Rizki yang muda Barokah Kalau kamu amati Pasti karena imanmu Tauhidmu Kepada Allah Sebaliknya Segala kejelekan Yang menimpa kamu Segala kesengsaraan Segala kejahatan Penyakit Ini itu Pada dirimu Kalau kamu amati Kembalinya juga Karena kemaksiatanmu Kepada Allah Allah murka Allah balas Kata Umar an, Aku pun menyadari Ada kemaksiatan Pada diriku Itu dari akhlak pembantuku Atau istriku beliau sebutkan Dan watak binatangku Mereka orang-orang yang sangat peka Sensitif karena sangat menjaga iman dan tauhidnya Pembantu yang biasanya menurut, menimbangkang, <girly noise> menyakitkan hati. Istri yang biasanya, masya Allah, taat, membuat senang, senyum begini, anak pun kadang begitu, berubah, jadi melonjak, berani begini, berani begini, berani begini. Sebelum kamu marahi mereka, bercermin pada dirimu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan? itu hukuman balasan pada dirimu. Begitu pula kata Umar pada kendaraan ya, di zaman dulu binatang, kota atau kuda. Biasanya kuat, biasanya nyaman, nurut. Suruh jalan jalan ini, ini ngambek, nggak mau jalan, berot, kamu cambuk, kamu ini tetap dia kamu bikin kamu kesal. Ah, kata. Kendaraan secara umum Kalau sekarang mobil, motor um, Biasanya Masya Allah enak Kok tiba-tiba hari ini Subhanallah yang teming belnya Misalnya Tiba-tiba hari ini yang Businya Yang rodanya Yang ini ada saja Membuat kamu kesal Segera koreksi dirimu peringatan begitulah orang yang halim orang yang bijak karena segala galanya bagi seorang mukmin iman dan tauhidnya kepada Allah ketaatan akan membuahkan kebaikan Kemaksiyatan Hanya akan melahirkan Kesengsaraan Maka Dia tidak akan Mengutamakan Dosa Yang mungkar dan kemaksiatan. Tidak akan Dia turuti Nafsu syaitan dan birahi Syahwat Yang sesaat Kalau disitu adalah Kemurkaan Allah Azab dunia dan akhiratnya Mudah-mudahan yang tersampaikan Bermanfaat Untuk kita semua Wallahu ta'ala alam Wa sallallahu alaihi muhammad Alhamdulillahirobbil alamin